Sa berita malam. Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Selasa 5 Desember 2017 dibacakan Ardian Syah. Pimpinan DPR Kasingkil dimosi tak percaya oleh anggotanya. Rumah warga Sidodadi amblas ke Krunglangsa akibat abrasi. Pemkab Pidjaya tuntaskan 193 unit rumah duafa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi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 Mosi tidak percaya ditandatangani 14 dari 25 anggota Dewan setempat. Anggota DPRK C. Singkil, Frida Siskem, mengatakan alasan pihaknya mengajukan Mosi tidak percaya karena Yuli Hardin diduga menyalahgunakan wewenang dalam penyusunan APBK Perubahan 2017. Yuli Hardin memindahkan anggaran sepihak dari instansi lain ke Sekretariat Dewan senilai Rp42 juta untuk perjalanan dinas. Pemindahan ini dilakukan setelah penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara oleh Bupati dan Pimpinan DPRK. Karena itu anggota Dewan yang mengajukan mosi tak percaya meminta Yuli Hardin tidak memimpin sidang hingga keputusan dari Badan Kehormatan Dewan. Sementara itu Yuli Hardin ketika dikonfirmasi mengatakan pengajuan mosi tak percaya merupakan hak anggota Dewan terkait tudingan memindahkan anggaran sepihak Ia menyatakan hanya mengusulkan saja ke tim anggaran pemerintah kabupaten. Sudarlun, satu unit rumah warga di Jalan Titik Gantung, Dusun Sadar, Gampung Sidodadi, kecamatan Langsa, lama milik Andi, 33 tahun, amblas ke sungai karena tebing sungai Das Kerung Langsa mengalami abrasi. Abrasi tebing sungai terjadi karena tingginya debit air sungai pasca hujan deras yang melanda Langsa dan daerah sekitarnya beberapa pekan terakhir. Kondisi ini diperparah karena aliran sungai Kerung Langsa juga dialiri air dari kawasan pegunungan Aceh Timur yang kini curah hujannya tinggi. Pemilik rumah yang amblas mengaku sejak kemarin dirinya terpaksa mengungsikan tiga anak dan istrinya serta semua barang-barang yang di rumah ke rumah famili karena rumah yang ditempati sudah tidak mungkin dipertahankan. Rumah warga miskin ini terancam amblas ke sungai karena abrasi tebing sungai terus terjadi. Bahkan bagian dapur belakang rumah telah amblas ke sungai Sedangkan air sungai terus meninggi dan abrasi terus mengganas Sehingga Andi yang ikut dibantu petugas BPBD, SAR, serta warga terpaksa membongkar rumah berkonstruksi kayu miliknya tersebut Sudarlun pemerintah Kabupaten Pidijaya 4 tahun terakhir telah menuntaskan 1.093 unit rumah duafa yang tersebar di 8 kecamatan Anggaran pembangunan rumah Duafa bersumber dari dana APBK dan otonomi khusus. Wakil Bupati Pidijaya Said Mulyadi mengatakan program pembangunan rumah Duafa dimulai sejak tahun 2013 dan berakhir pada Desember 2017 dengan total rumah yang dibangun 1093 unit. Program pembangunan rumah layak huni ini dalam rangka pengentasan kemiskinan. Said Mulyadi mengatakan pada 2013 sebanyak 110 unit rumah Duafa dibangun kemudian 2014, 116 unit, 2015, 162 unit, dan 2016, 131 unit, serta 2017, 574 unit. Semua rumah layak huni ini dibangun di delapan kecamatan. Sudarlun dua pelaku tindak pidana jarimah, maisir atau perjudian jenis togel diamankan tim opsional Satuan Reskrim Polres Aceh Timur kemarin malam di Gampung Kedeperla Aceh Timur. Kasatres Krimpolres Ajitimuraka Piharahab mengatakan kedua pelaku yang diamankan yakni IS 65 tahun, warga Gampung Pasir Putih, dan Sun 65 tahun, warga Gampung Kedeperla. Saat diamankan, keduanya tertangkap tangan sedang melakukan rekap angka-angka pembelian togel dari pemasang. Penangkapan terhadap kedua pelaku berawal dari informasi masyarakat terkait tindak pidana maizir togel yang marak terjadi dan sudah meresahkan warga. Dari kedua pelaku turut diamankan barang bukti berupa uang Rp723.000, 3 unit HP, 3 buku notes berisi catatan angka pembelian dan sejumlah barang bukti lainnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudah sejumlah lokasi dan fasilitas pendukung wisata di bibir pantai laut Kecamatan Susu Aceh Daya pora-poranda diterjang ombak besar akibat cuaca buruk selama 15 hari terakhir. Abrasi pantai yang terjadi di Pantai Laut Kecamatan Susu mengakibatkan banyak pengelola objek wisata menderita kerugian besar. Beberapa di antaranya terancam kehilangan lokasi atau tempat berusaha akibat digerus abrasi yang semakin parah. Panglima Laut Kabupaten Abdiah Hasanuddin mengatakan ombak besar yang menerjang kawasan lokasi wisata di bibir pantai terjadi selama cuaca buruk berupa angin kencang dan curah hujan tinggi dalam kurun waktu 15 hari terakhir. Lokasi wisata yang mengalami kerusakan parah adalah Pantai Bali di Desa Ladang serta Pantai Jilbab di Desa Kedai Susuh dan Desa Panjang Baru. Ombak besar di pantai telah memporak-porandakan fasilitas pendukung wisata seperti kolam pemandian anak-anak, beberapa pondok wisata, dan sejumlah bangunan kafe. Agar abrasi pantai tidak semakin parah, perlu dibangun tanggul pemecah ombak. Pemkap Abdiya diminta untuk melakukan penanggulangan dengan membangun tanggul pengaman dari batu gajah. Darulun pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera mencari solusi konkret untuk mengatasi amukan gajah liar yang selama beberapa tahun terakhir kerap memasuki pemukiman warga di Kecamatan Pintu Rimegayo. Salah satu solusi dengan cara membangun parit isolasi di daerah aliran Sungai Pesangan. Bupati Benar Meriah Ahmadi kemarin meninjau kampung alur Gading kecamatan Pintu Rimeh untuk melakukan koordinasi dengan tim teknis penggiring gajah liar yang sudah berada di kawasan tersebut. Ahmadi mengakui kecamatan Pintu Rimeh Gayo kerap dihadapkan dengan konflik gajah. Untuk itu Pemkap mencari cara penanganan gajah agar lebih efektif ke depannya sehingga konflik antara manusia dan gajah tidak terulang Menurutnya untuk mengatasi gajah liar diperlukan koordinasi dengan Forkopimda dan Forkopimcam Megayo. Selain itu juga perlu turut beberapa pihak terkait agar penanganan sekaligus penggiringan kawanan gajah liar ke hutan berjalan lancar Sudarlun Direktorat Res Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap dua oknum polisi terkait peredaran 15 kg sabu-sabu Salah satu pelaku yang diciduk merupakan oknum Kapolsek di wilayah hukum Polres Nias Polisi juga menembak mati seorang pelaku lainnya. Informasi yang diterima total pelaku yang dibeku 7 orang. Selain 2 oknum polisi yakni AKP BS dan Bribda YMS, petugas juga meringkus 5 pelaku sipil yakni Konari Fernando Sitorus alias Aguan alias Gema Sitorus, Riawan alias Atong dan Sitorus alias Koro Bobi dan Coni. Kasus ini terungkap ketika polisi membekuk Konari Sitorus pada minggu lalu bersama barang bukti 15 kg sabu-sabu. Dalam pengembangan, polisi menangkap sejumlah tersangka lain. Bahkan seorang tersangka Dani Sitorus tewas ditembak karena melawan ketika dibawa untuk pengembangan ke kawasan Deli Tua, Deli Serdang. Kabupaten Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting mengaku belum bisa memberikan keterangan rinci karena kasus ini masih dalam pengembangan. Ada informasi jika tim khusus ini sedang memburu pelaku lain di kawasan Kabupaten Batubara. Sabu-sabu yang dipasarkan sindikat ini diduga berasal dari Malaysia yang diseludupkan melalui perairan di Tanjung Balai. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai sekian berita malamnya di Sislasa 5 Desember 2017. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.